Iya, silahkan Pak Osman. Iya, menurut saya ini memang mencerminkan kelemahan pemerintah dalam mengatur ya. Ini memang apa kaum kapitalis ini yang punya modal memang semakin merajalela. Jadi konsumen kita kita ini sebagai konsumen hanya dipermainkan. Astro janji tiga tahun, ternyata cuma satu tahun. Nextnya nggak tahu jadi apa. Jadi kita dituntut untuk bayar terus. Nextnya pindah lagi, pindah lagi. Kita tahu GBL ini memang produk unggulan. Nah di sini saya ingin merujuk kepada kelemahan pemerintah sebagai regulator itu. Jadi ini menyetir lagi tadi komentar Pak memang benar ya. Jadi, kita ini sebagai negara sangat lemah dalam dalam mengatur kaum kaum pebisnis yang notabene punya modal gede. Tujuannya adalah untuk uh, kemaslahatan rakyat banyak. Jadi bukan kebersihan pada pemilik modal itu. Uh, ini ini sangat jelas tercermin. Jadi netnya kita harus mungkin sebagai konsumen harus terpaksa uh, terbiasa dengan keadaan-keadaan itu karena kelemahan pemerintah. Hmm. Oke, okay. terima kasih Bapak Osman. Selamat so, pagi Pak Seven. Terputus silahkan 6339160 adalah lain telepon yang bisa Anda pergunakan untuk menyampaikan opini Anda. Dalam kasus tuduhan monopoli penyiaran Liga Inggris, KPPU telah mengambil keputusan ESPN yang disalahkan. Namun KPPU tetap meminta ESPN yang memiliki hak siar Liga Inggris untuk tetap melanjutkan kerjasamanya dengan Astro. Ada tuntutan, Astro harus menyiarkan Liga Inggris lagi, sesuai dengan janji Astro saat menjual dekoder siaran. Apa komentar Anda mengenai hal ini? Silahkan masih kami beri kesempatan di 633 9160. Selamat pagi, Pak CFM. Pagi. Ya, maaf dengan oh. Bapak. Halo. Dengan Bapak. Dengan Rony. Rony. Silahkan, Pak Roni. Ya, saya setuju dengan Bapak yang tadi, bahwa ini memang keluhan dari pemerintah. Tapi kelemahan itu bisa jadi Karena memang tidak mampu Atau tidak mau Kalau saya lihat sih Lebih karena tidak mampunya dari kualitas orang-orang kita Yang ada di Senayan ya Maksudnya hmm. e, kalau mereka duduk posisi itu Mereka review Namanya bisnis yang nggak bisa menyenangkan semua orang lah Tapi itu adalah bisnis hmm. Itu yang harus bikin pagar-pagar kan Orang-orang pemerintah Ya kayak Kasus-kasus keuangan di Amerika juga kan akhirnya kan bikin peraturan-peraturan baru hmm. Tapi jangan selalu kalau ada Udah bikin peraturan uh, Ada yang dirugikan Terus uh, Yang Yang apa Yang bikin perjanjian dipersalahkan Gitu aja sih ya. Baik, Pak Roni, terima kasih Silahkan kembali, selamat pagi Pak Seba Terputus 6339160 adalah lantefon yang bisa anda pergunakan untuk menyuarakan isi hati anda menanggapi fenomena ini masih ada kesempatan untuk beberapa partisipan silakan lantefon kami yang bisa dihubungi hanya 6339160 untuk bisnismen opinion Dalam kasus tuduhan monopoli penyiaran Liga Inggris, KPPU telah mengambil keputusan ISPN yang disalahkan. Namun KPPU tetap meminta ISPN yang memiliki aksiar Liga Inggris untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan Astro. Ada tuntutan, Astro harus menyiarkan Liga Inggris lagi sesuai dengan janji Astro saat menjual dekoder siaran. Apa komentar anda, Bapak Rudi? Halo, selamat pagi. Ya, silakan, Rudi. Itu kalau enggak salah ya saya baca di website-nya KPPU, Itu putusannya enggak seperti itu το να Kalau dari diktum yang ada di putusan KPTU, mm -hmm. Itu tidak ada yang tentang memaksa Uh, program BPL itu kan sudah disalurkan ke Aura TV Kalau nggak salah ya Mbak ya Jadi putusan itu tidak menjangkau itu mm. Hanya bicara tentang uh, Bahwa perjanjian Di antara PT DV Dan AMN Ini mungkin salah satu Anak perusahaan dari Astro Malaysia Itu yang dipermasalahkan oleh KPPU Tapi penyiaran Astro, penyiaran BPL itu telah disalurkan kepada Aura TV dan putusan KPPU tidak menjangkau ke situ kelihatannya. Baik, Bapak. Arudi, terima kasih banyak.